kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat serta karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Terkhusus pada malam hari ini atas perkenan Allah Subhanahu wa taala saya bisa bertatap muka dengan saudara fillah di Kulon Progo ini. Semoga pertemuan kita bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Bisa berbagi faidah dan tentunya bisa saling merekatkan Ukhwah Islamiyah Yang dilandasi oleh keimanan Sehingga Dari keutamaan berukhwah ini pun Kita mendapatkan ganjaran, pahala, balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan malam hari ini Dari Asatidah Meminta Saya untuk berbicara Yang berkaitan dengan masalah Jaringan Islam Liberal Ataupun jaringan Islam Nusantara Atau yang di, lebih dikenal dengan Islam Nusantara Maka Apa yang Diminta mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Bisa memberi kemudahan kepada saya pribadi Untuk bisa menjelaskan Dengan Berbagai Pengetahuan Berbagai referensi Berbagai pengalaman Yang pernah Dan telah dilihat ataupun ditelaah. Sebelum berbicara kepada permasalahan hakikat pemahaman dari jil ataupun jin, sebenarnya di dalam agama kita, Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala ali wasallam telah memberikan tuntunan yang teramat jelas. Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala ali wasallam telah memberikan pedoman yang sedemikian tegas bagi kaum muslimin. Pedoman ataupun prinsip-prinsip yang telah diperintahkan atau diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam terkait dengan Islam yang kita peluk di antaranya adalah bahwasannya setiap muslim hendaknya ia memiliki prinsip yang terus-menerus berada di dalam fikiran dan jiwanya. Bahwasannya agama ini kebenaran ini adalah sesuatu yang satu dan tidak ada kebenaran yang lain Dan kebenaran yang diyakini oleh seorang muslim Adalah kebenaran yang hanya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada pilihan lain Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman Al-haqtu min rabbik fala Falatakunanna minal mumtarin Kebenaran itu adalah dari Rabbmu Maka janganlah Engkau menjadi orang yang ragu Ini prinsip di dalam beragama Kebenaran bukan berasal dari pemikiran manusia. Kebenaran bukan berasal atau digali dari adat istiadat. Satu daerah atau satu wilayah. Tetapi kebenaran itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang. Yang. Disampaikan kepada Rasul s.a.w. melalui Malaikat Jibril. Dan Rasulullah s.a.w. menyampaikan kebenaran tersebut kepada para sahabat dan kepada umat manusia. Jadi kebenaran itu hanya ada satu yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang perpecahan akan terjadinya berbagai firqah Di kalangan umat ini, yang umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan terpecah menjadi 72 golongan, dan hanya satu yang akan masuk ke dalam jannah, yaitu mereka yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang tetap berpegang teguh maana alaihi wa ashabi yaitu atas apa yang saya dan para sahabat berjalan di atasnya. Artinya orang-orang yang berjalan di atas apa yang telah dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itulah jalan kebenaran. Itulah jalan satu-satunya yang akan menyelamatkan seseorang untuk kemudian tidak terjatuh ke dalam jurang api neraka. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwasannya umat ini akan terpecah menjadi beberapa golongan. Dari hadist Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bahwasannya al-haq cuma ada satu, kebenaran itu cuma ada satu, tidak ada duanya. Tidak ada tiga, tidak ada empat. Dan al-haq itu hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-haq berasal dari Rasulullah s.a.w. Wa ala alihi wa sallam. Ini prinsip kita di dalam beragama. Prinsip lainnya, Sebagaimana dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya seorang muslim mendaklah ia mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa Prinsip bahwasannya seorang muslim wajib untuk beritiba' mutaba'ah. Li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah secara tegas menyebutkan ul hadzih. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan ulai in kuntum tuhibbunalloh katakanlah jika kalian itu mencintai Allah fattabi'uni ikuti aku Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam Artinya seorang muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berittiba mengikuti petunjuk nabi Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Bukan mengikuti pemikiran manusia. Bukan mengikuti adat istiadat yang berkembang di satu masyarakat atau lingkungan. Bukan mengikuti figur tokoh tertentu. Tetapi yang harus diikuti adalah apa yang telah diperbuat, apa yang telah disabdakan, apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah yang diikuti. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menegaskan bahwasannya seseorang yang melakukan satu bentuk amalan, satu bentuk ibadah, satu bentuk aktivitas yang tidak didasari dilandasi oleh perintah rasul sallallahu alaihi wasallam maka amalan itu tidak akan bermanfaat ditolak oleh allah subhanahu wa taala sebagaimana di dalam hadis riwayat muslim hadis dari aisyah radhiyallahu anha rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa barang siapa yang menunaikan satu amalan satu bentuk perbuatan aktivitas yang tidak dilandasi atas dasar perintah kami perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam fa huwa raddun maka amalan itu ditolak ini prinsip dalam beragama Sehingga dari prinsip ini, seorang muslim tidak akan mudah terombang-ambing oleh keadaan. Tidak akan terpengaruh oleh apa yang diperbuat oleh kebanyakan manusia. Tidak akan terpengaruh oleh adat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang adat tersebut tidak sesuai dengan syariat. Karena sungguhnya bagi seorang Muslim yang ia ikuti, yang ia jadikan panutan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan sebagai panutan? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang amanah. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala beliau sampaikan. Beliau tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. Bahkan itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman-Nya, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad itu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Beliau Nabi shallallahu alaihi wasallam berbicara atas dasar bimbingan wahyu. Ini menunjukkan bahwasannya yang wajib diikuti oleh seorang muslim adalah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman Laqad lakum fi rasulillahi uswatun hasana Dan sungguh bagi kalian semua kaum muslimin Telah ada pada diri rasul Sallallahu alaihi Wasallam uswah hasana Teladan yang baik Jadi ketika kita ingin menjadi seorang muslim yang baik ingin menjadi seorang muslim yang benar-benar sebagaimana dikehendaki diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka ikuti Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam ini prinsip yang harus di pegang teguh oleh seorang muslim Dimanapun ia berada. Agama telah membekali. Telah membekali. Prinsip-prinsip di dalam. Hidup bermasyarakat. Di dalam. Bermuamalah. Semuanya telah. Ada di dalam agama ini. Kemudian prinsip yang lainnya, bahwasannya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu-satunya agama yang benar dan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah Islam, tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Inna dina indah Allahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, Fala yuk minhu maka tidak akan diterima tidak akan diterima darinya wahwafil akhirat min al khasirin dan ia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi ini prinsip di dalam beragama jadi ada berapa prinsip yang sudah tiga ya satu bahasanya al haq itu adalah dari Allah. Dua seorang Muslim dia harus memegang prinsip bahasanya yang diikuti adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga seorang Muslim harus memiliki prinsip kebenaran itu agama yang diakui diridoyi oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah Islam. Dari tiga prinsip ini sebenarnya Kalau ada jil, jin Sudah runtuh semua Karena apa yang didakwahkan Oleh jaringan Islam liberal ya, Oleh jaringan Islam nusantara Pada hakikatnya Adalah menyuarakan hal-hal yang berlawanan Dengan prinsip-prinsip tadi Contohnya Isu, ataupun ya, Opini yang dikembangkan sekarang tentang jaringan Islam Nusantara Jaringan Islam Liberal Ini sebenarnya cucunya dari para pelopornya Para pelopornya ya, Pada tahun 1985, 86, 87, khusus di Indonesia, mulai menampakkan pemikiran-pemikirannya pada era tahun-tahun tersebut. Nurkholis Majid menulis buku Islam, Kemoderenan, dan Keindonesiaan. Tahun 1987. Apa yang ingin disampaikan? Di antara yang ingin disampaikan di dalam buku tersebut bahwasannya Islam yang harus diusung di Indonesia ini karena melihat sedemikian majemuknya masyarakat Indonesia. Ada Hindu, ada Buddha, ada macam-macam. Karena sedemikian majemuknya, maka Islam yang patut untuk diterapkan di Indonesia adalah Islam yang inklusif. Ah ini, inklusif itu kalau bahasa klon proko, apa ya? Tidak eksklusif. Jadi, toleran, tasamuh, tepos liro, nah, lapang dada terhadap penganut agama lain. Ini diantara unsur-unsur inklusif, inklusif itu tadi. Kalau eksklusif kan, wah aku yang paling benar. Islam ini yang paling benar kan gitu? Itu eksklusif menurut mereka nah, Nurholis Majid Sebagai salah satu pelopor dari Pemikir ya, Penggagas model pemikiran Nyeleneh ini Menganggap bahwasannya Islam Yang cocok di Indonesia ada ya, adalah Islam inklusif Islam yang Toleran Islam yang ramah Islam yang damai. Islam yang tidak menonjolkan kekerasan. Islam yang tidak menampakkan egoisme. Dalam pengurusan, aku yang paling benar. Itu yang ingin disampaikan. Selain tentunya, ya, ya, ia ingin memisahkan antara pemahaman-pemahaman Islam yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memisahkan dari kehidupan kaum muslimin kehidupan bermasyarakat kehidupan yang lainnya ini sudah tahun 1987 buku ini pun karena Pemikirannya dianggap baru begitu banyak dibaca oleh ya, orang sampai cetak ulang berapa kali cetakan ketiga oleh Mizan penerbit Syiah ini diantaranya kemudian ya, diantara pelopor lainnya yaitu Munawir Sadali. Yang sempat menduduki jabatan sebagai Menteri Agama. Di antara pemikirannya, Ia ingin melakukan restrukturisasi. Atau rekonstruksi. Memang mereka-mereka ini pakai bahasa-bahasa yang kita bingung. Mereka tidak menganut pemahaman adinu ad user Islam itu mudah tidak? Memang sengaja biar bingung umat ini. Jadi mereka menggunakan bahasa-bahasa itu tadi. Di antaranya pemikirannya Munawir Sajali. Munawir Sajali ini dulu mondok di pondok pesantren Jam Sareng di Kota Solo. Belajar kepada K.I. Haji Ali Darokar. Ya. Ini untuk sedikit background. Dia orang pesantren. Ya. Ya. Biasanya orang pesantren kan. Rujukannya kitab kuning kan gitu. Nah. Munawir Sazali. Pemikirannya berubah. Setelah. Dia mendapatkan beasiswa. Untuk belajar. Di McGill University Di Kanada Setelah itu kacau pikirannya Orang pesantren memang sekarang sedang diaduk aduk Khususnya pesantren yang ada di Muhammadiyah Pesantren yang dibina di lingkungan NU Ini yang sedang di aduk-aduk Oleh para orientalis Oleh para musuh-musuh Islam Nah, Di antaranya ini Diminta untuk belajar ke sana Pulang dari sana Yaitu tadi ingin mengembangkan Pemikiran rekonstruksi Islam Tahu konstruksi? Bangunan Re artinya kembali Membangun kembali Islam Artinya apa? Artinya menurut dia Satu contoh Bahwasannya bagi waris untuk wanita, wanita mendapatkan setengah dari laki-laki, seperdua dari laki-laki, itu tidak adil. Kenapa demikian? Karena dia melihat di Solo, wanita justru bekerja. Sementara para suami sibuk dengan main adu jago. Jadi kalau kemudian waris itu dibagi, dua untuk laki-laki dan satu untuk perempuan, tidak adil. Maka harus dibangun kembali, direkonstruksi kembali masalah waris ini. Dengan kata lain, dirubah. Itu pemikirannya. Dia terbitkan, ada satu risalah tentang rekonstruksi, Islam. Jadi ingin merubah hukum tentang hukum waris, termasuk diantaranya hukum ciplak. Ketika ditanya bagaimana hukum ciplak, ah oh, istri saya, saya istri saya saja tidak pakai ciplak. Nah. Padahal kita beragama bukan mengikuti siapa, bukan mengikuti istrinya, tapi mengikuti siapa? Prinsip yang kedua tadi mengikuti rasulullah shallallahu alaihi wasallam kan begitu ittiba kepada rasul shallallahu alaihi wasallam seperti itu ya. dan ya. ini diantaranya munawir ya. sadali dan kemudian ada lagi profesor dr harun nasution ini pun sama belajar di McGill university Sebetulnya ada satu tokoh lagi yang juga diberi beasiswa untuk belajar di McGill University yaitu Profesor Dr. HM Rosidi, tetapi ini pemikirannya tidak terpengaruh. Bahkan dia yang menasehati ketika di Kanada menasehati terus Profesor Dr. Harunasution ini. Profesor Dr. Harunus Nasution dia mulai berubah pemikirannya ketika ada seorang wanita barat mengatakan, Orang Islam kok kotor-kotor ya? Uh dia kaget. Mulai dari situ dia harus merubah ini Islam. Maka pemikiran dia yang sampai sekarang masih terus bercokol. Dan menjadi salah satu sebab rusaknya anak-anak IAIN adalah karena pemikiran-pemikiran Profesor Dr. Harun Nasution. Kenapa rusaknya? Karena dialah peletak dasar kurikulum yang diterapkan di IAIN seluruh Indonesia. Kurikulumnya berdasarkan pemahaman Mu'tazilah. Ini yang dikembangkan oleh Profesor Dr. Harun Nasution. Semua orang-orang ini sudah meninggal dunia. Tetapi pemikirannya terus ya, turun-temurun masih di, di, <coughs> diikuti. Diikuti oleh siapa? Ya sekarang, Ulil Absor. Kan begitu. Diikuti oleh Abdul Muqsit Dan banyak lagi yang lainnya. Yang mereka ini ya, meneruskan pemikiran-pemikiran yang kalau kita kelompokkan pemikirannya cuma tiga. Ya, yaitu pemikiran sekuler, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Tiga model pemikiran inilah yang dikembangkan oleh gerakan yang mereka sebut dengan istilah pembaharuan, gerakan pembaharuan yaitu ingin menanamkan apa liberalisme, pluralisme dan sekularisme. Liberalisme menancapkan pemikiran kebebasan berpikir di dalam menafsirkan. Di dalam membuat tafsir agama. Jadi tidak terikat dengan kaidah-kaidah. Apalagi harus merujuk kepada para ulama salaf. Tidak. Ini liberalisme. Pluralisme. Pemikiran yang menganggap bahwasannya semua agama sama. Ini yang dikembangkan oleh mereka. Sehingga kita hidup di Indonesia... Hidup dalam suasana yang plural Berbeda-beda tetapi tetap satu Vineka tunggal ika Sekularisme Ingin memisahkan bahwasannya agama itu urusannya pribadi Bukan urusan negara Negara tidak mengurus agama Karena agama itu sifatnya pribadi, maka agama tidak, e, negara tidak usah mengurus tentang penentuan satu syawal, penentuan satu Ramadan. Nah, ini kan sebetulnya dampak dari cara berpikir sekular itu tadi. Karena agama itu urusannya pribadi-pribadi. Negara tidak mengurus. Tidak mengurus urusan agama. Jadi, warga negaranya mau murtad, yang Islam mau murtad, itu haknya dia. Tidak ada kemudian negara mencegah, membentengi kaum muslimin supaya jangan terjadi pemurtadan kepada kaum muslimin. Tidak ada. Silahkan saja masing-masing. Itu diantara bentuk Pemahaman sekularisme yang dampaknya, akibatnya kita rasakan sekarang. Ya, contohnya kalau misalnya ada orang, idul fitrinya ya, tiga hari setelah satu sawalnya kita misalnya. Itu agama silahkan saja. Negara membolehkan saja. Karena apa? Karena di dalam memahami agama ini. Dengan corak berpikir sekularisme. Jadi agama diserahkan kepada individu-individu. Tidak diurusi oleh negara. Makanya kalau misalnya ya, si Fulan murtad dari agama. Ya, ya negara tidak ikut campur tangan. Kementerian agama pun tidak bisa ikut campur tangan. Ini pengaruh daripada pemikiran sekularisme itu. Nah inilah yang dikembangkan oleh mereka yang menganggap ini sebagai gerakan pembaharuan ya, Pembaharuan dalam tanda kutip bagi kita ya. Karena mereka justru ingin merusak agama ini ya. Dan upaya-upaya mereka untuk melakukan pembaharuan dalam tanda kutip ini terus disokong dengan dana-dana dari luar. Di antara yang terlibat adalah organisasi LSM semacam LSM yaitu The Asia Foundation. Ini yang banyak memberikan kucuran dana, menerbitkan buku, menerbitkan hasil penelitian, menerbitkan apa memberikan beasiswa kepada Orang-orang kader-kader yang nanti akan diterjunkan di tengah masyarakat Indonesia. Jaringan Islam liberal diberi dana. Dan yang lain. Peneliti-peneliti IAIN yang punya pemikiran seperti itu. ya Ada di dalam sebuah bukunya. Ucapan terima kasih kepada The Asia Foundation. Ucapan terima kasih ini maknanya dalam menerbitkan buku-buku dengan pemikiran-pemikiran seperti tadi, maka banyak orang-orang tokoh-tokoh, kalau masyarakat mengatakan tokoh misalnya, yang kemudian pemikirannya jadi berubah. Satu contoh saja misalnya, yang saya cermati. Bapak uh, Safi Imarif, kenal ya? Kenal Pak Safi Imarif? Kenal tidak? Kenal namanya? Iya. Dulu tahun 87-an, beliau termasuk salah satu penggagas berdirinya Pondok Budi Mulia. Di Banteng, Jalan Kaliurang. Pondok. Dia mendirikan dengan Pak Amin Rais. Dengan Pak Mahyudin, Saifullah Mahyudin. Dengan Pak Adepi Darban, yang pernah kuliah di UGM mungkin kenal. Dengan Pak Ikhlasul Amal, yang pernah jadi rektor UGM. Dan beberapa yang lainnya, Dengan Pak Watik Pratiknya, ini semua orang-orang sekarang tergabung dalam Muhammadiyah. Apa yang dilakukan di Pondok Budi Mulia itu? Di antaranya melakukan kaderisasi kepada mahasiswa-mahasiswa. Jadi mahasiswa sambil kuliah mondok di Budi Mulia. Nah, mereka dikader untuk diantaranya menangkal Kristenisasi. sampai membuat laboratorium dakwah yang laboratorium dakwah ini melakukan kegiatan di wilayah Cilacap yang waktu itu sedang maraknya kristenisasi yang tokohnya kristenisasi di Cilacap siapa Romo Karolusia Mas Safi Marif ikut di situ tahun itu Artinya apa? Anti-Kristianisasi. Tapi akibat pergaulan, pemikirannya sekarang berubah. Justru tokoh yang dulu ditangkal untuk supaya tidak melakukan Kristenisasi, malah kemudian diberi penghargaan dengan Ma'arif Woods. Si Romo ini. Karena di Institut Ma'arif ini, ya semua orang-orang corak berpikirnya libra. Ini salah satu upaya. Upaya mereka untuk kemudian memberikan warna, pengaruh kepada beberapa orang yang dianggap mereka merupakan orang-orang kunci di sebuah organisasi. Yang akhirnya jadi Ketua Muhammadiyah, Ketua Umum Muhammadiyah, yang kemudian satunya lagi, yang dari NU juga demikian, Kihara. Said Akhil Sirot, yang kemudian menyua, menyua, apa, menyuarakan Islam Nusantara. Yang hakikatnya pemikiran Islam Nusantara ya sama seperti pemikiran-pemikiran yang sudah dikembangkan oleh Nurhalis Majid. Oleh Munawir Sazali. Dan yang lainnya. Sekarang ini. Mereka nampak memiliki kekuatan. Adalah. Karena mereka. Sedang memetik hasil dari apa yang sudah diperbuat oleh pelopor-pelopor mereka. Sampai mereka bisa memasukkan ke dalam sistem kurikulum pendidikan-pendidikan di Indonesia. Dengan apa? Dengan menanamkan inklusivisme beragama. Coba pendidikan keluarga negara. Mengajarkan apa? Hormat menghormati. Kan begitu. Harga menghargai persamuran ya, baina al adya Artinya toleransi antar agama. Itu yang ditanamkan. Itu yang dimaksud dengan ajaran Islam yang inklusif. Jadi tidak menganggap Islam kita yang pegang ini adalah satu-satunya yang benar. Nah, tidak. Dampak yang paling berat dampak yang akan terasa Kepada anak cucu kita nanti Kalau orang Kristen dirikan gereja Di tengah komunitas muslim Karena pikirannya sudah tercekoki Dia akan mengatakan Ya itu kan haknya dia Oh kita juga boleh mendirikan masjid nah Sudah tidak ada lagi giro Bahwasannya munculnya gereja ini Nanti akan merusak kaum muslimin Tidak akan lagi berpikir itu Tapi berpikirnya itu haknya agama dia ini akibat pemikiran inklusif itu tadi. Dan sekarang kan mulai terasa yang seperti itu di mana-mana. Di wilayah-wilayah Muslim mudah sekali mendirikan tempat-tempat ibadah selain non Islam. Tapi sebaliknya, kalau Muslimin mau mendirikan musola, mau mendirikan masjid, punya satu masjid saja dibakar di Tolikara, kan begitu? Dan perizinannya dipersulit. Ini menunjukkan bahwasannya upaya-upaya mereka untuk menanamkan pemikiran-pemikiran sudah sedemikian ya, berhasil di beberapa sisi. Nescallulillahh Salamahul A'fiya. Maka kita harus mewaspadai gerakan-gerakan yang seperti ini. Sekarang orang-orang di atas kalangan NU, pimpinan-pimpinannya -pimpin menyuarakan tentang Islam Nusantara. Islam Nusantara itu adalah Islam yang ramah, Islam yang damai, Islam yang tidak me lakukan kekerasan, baru saja mereka menyuarakan itu, di muktamarnya terjadi baku, baku tikai, ya, baku hantam, ya. Itu. Ya. kalau mereka kemudian ketika Natalan, Kemudian bansernya menjaga gereja itu akibat dari pemikiran-pemikiran tokoh itu tadi. Artinya wacana inklusivisme itu sudah tertanam, bahkan ditanamkan kepada para pengikutnya. Sampai di Mojokerto itu ada yang kena bom. Ya, serpihan tubuhnya sampai 100 meter. Banser yang sedang jaga gereja, mengetahui ada kresek, dan itu adalah pom dibawa lari, supaya yang sedang natalan ini tidak tidak terkena pom. itu. Nah, diabadikan jadi nama jalan. Di Mojokerto ada nama jalan Rianto. Ini adalah dampak dari pemikiran inklusivisme itu tadi, yang ujungnya sama dengan terorisme. Mereka menyuarakan anti kekerasan, tapi sebenarnya mereka sedang menanam kekerasan yang lebih dahsyat. Kenapa demikian? Itu sudah terbukti terjadi di Tolikara kan begitu. Kalau muslimin sedemikian tolerannya Tapi begitu dalam keadaan minoritas Tidak diberi kesempatan Untuk melakukan Ibadahnya Ini sebenarnya yang Bahaya Tolikara itu adalah secuil kisah akibat dari pemikiran buruk mereka. Ya. Mereka merusak kaum muslimin, tapi di satu sisi ya. kalangan nasrani sedemikian ganas terhadap kaum muslim. Kenapa demikian? Upaya-upaya orang kufar ini, merubah corak berpikir kaum muslimin yang mayoritas di Indonesia, ya, karena mereka merasa khawatir kaum muslimin ini akan bersikap dolim kepada ya, kepada penganut agama lain. Nah akibat dari itu semua, ya, maka mereka berupaya bagaimana caranya supaya kaum muslimin ini Hancur akidahnya, hancur manhajnya, hancur akhlaknya, dan seterusnya. Di antara yang di kalangan intelektual adalah hancur pemikiran keislamannya. Nah, sehingga menganggap agama lain itu benar, agama lain itu patut untuk dihormati, dihargai, dan seterusnya. Ini adalah upaya-upaya yang terus dimasukkan pemikiran-pemikiran semacam ini. Dan pemikiran ini akan terasa ya, di tengah masyarakat kita. Ya, apalagi dengan suara Islam Nusantaranya. Islam yang kita tidak akan meniru. Islam yang di timur tengah. Yang penuh dengan konflik. Penuh dengan pertumpahan darah. Itu yang mereka gembar-gemborkan. Dampaknya apa? Dampak yang paling sepele mungkin ketika kita pakai jubah. Ah, Islam kita sih. Bukan Islam kayak Arab. Kan begitu? Karena jubah bagi mereka menganggap itu Arab. Terus, kalau kitanya tidak sabar bisa jadi benturan kan? Ini yang kita harus waspadai. Karena mereka punya struktur dari pusat, daerah, cabang, dan itu instruksi terus. Instruksi dari pusat terus sampai ke cabang-cabang di desa-desa, di kecamatan-kecamatan. Padahal kita, dakwah salafiyah juga bergerak di situ. Ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai kemudian kita terpancing. Jangan sampai kemudian kita tidak bisa mengendalikan diri. Ketika mereka yang sudah terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran Islam Nusantara. Atau pemikiran-pemikiran ya, liberal. Kita jangan sampai terpancing. Karena apa? Karena sesungguhnya mereka dengan satu slogan musuh mereka sama. Siapa? Wahabi. Dan kita diidentikan dengan Wahabi itu. Nah, inilah ya, satu sisi ya, yang harus benar-benar kita perhatikan. Sekarang di mana-mana di daerah, orang yang tidak tahlil Wahabi. Orang yang tidak segaris dengan NU Wahabi. Ini cara berpikir yang mereka katanya ramah. Mereka yang katanya anti kekerasan tapi sebenarnya mereka orang-orang yang paling keras. Mereka orang yang paling sangar. Maka kita salafiin, jangan sampai terpancing kepada permainan mereka. Ya. Kalau ada yang mengatakan, ya, Islam saya tidak seperti Islam Timur Tengah, ya kita lihat situasinya. Kalau memang sempat untuk dinasehati, nasehati. Kalau situasinya tidak memungkinkan, ya kita tunda dulu nasehat. Tapi kita apa, tetap berupaya orang-orang yang seperti ini. Ya, harus kita ya, dakwahi. Ya, harus kita coba sampaikan al-haq itu kepada mereka dengan cara yang sebijak-bijaknya. Ya, sehingga kemudian upaya-upaya mereka untuk Membenturkan di tingkat bawah, ini tidak terjadi. Karena mereka akan melihat, begitu orang yang berjubah, berjenggot, melakukan kekerasan, mereka ekspos. Ini lo wahabi, tuh lihat. Itu yang mereka lakukan. Ya. Walaupun mereka sendiri sebetulnya banyak sekali melakukan kekerasan fisik. Jangankan terhadap orang-orang yang di luar mereka. Di dalam lingkungan mereka sendiri terjadi. Buktinya apa? Buktinya ketika mau tamar. Kan begitu. Nah ini. Satu hal yang. Perlu. Kita. Untuk waspada. Jangan sampai kita terpancing. Ya, karena. Dampak pemikiran-pemikiran. Tadi. Pemikiran liberalisme. Pemikiran pluralisme. Pemikiran. Pemikiran. Sekularisme ditambah lagi Ada dari kalangan mereka Yang dipengaruhi oleh Kelompok syiah Ini juga Menjadi bahagian tersendiri nah, Maka ikhwafiddin a'zakumullah ya, Terus kita berdakwah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala Telah berfirman Waltakum minkum ummatun yada'una ilal khair Wahyamuruna bil ma'aruf, wahyanhau na'anil munkar, baula ikahumul muflihoh. Karena Allah Subhanahu Wa Taala terus menghasung kita, ya, memotivasi kita untuk terus berdakwah. Ya. Hendaklah ada diantara kalian ya, sekelompok orang, ya, yaitu satu umat yang tugasnya yadau na'ilal khairi. Menyeru kepada al-khair. Menyeru kepada al-khair. Waya'muruna bil-ma'ruf. Memerintahkan kepada yang ma'ruf. anil mungkar. Dan mencegah orang untuk melakukan kemungkaran. Ini tugas kita. Menyerukan hal-hal yang baik. Jadi, upayakan terus Dakwah kita menyeru kepada kebaikan. Ya. Tampilkan terus akhlak yang baik. Akhlak kita di tengah masyarakat. Ya. Ya. Karena kata Syekh Rabi'i Hafidhahullah Ta'ala, ya. tazkiah seseorang itu terletak pada amalnya. Ya. Ribuan tanda tangan tazkiah dari siapapun, kalau amalnya jelek tidak akan ada. Artinya Tapi kalau seseorang memang amalnya baik Perilakunya baik Akhlaknya baik ya. Wujud daripada akidah Manhaj yang baik itu terpantul Dari perilakunya Maka amalan-amalan itu akan Menjadi tazkiah bagi dirinya Maka Ini tugas kita sekarang ya, Tugas untuk Senantiasa berdakwah ya, berdasarkan kemampuan kita masing-masing fataku Allah mustatakum bertakwalah kepada Allah ya, semampu kalian ya, kita terus menunaikan dakwah ini ya, jangan berhenti karena permasalahan-permasalahan oh pemikiran ini pemikiran ini ada terus ya, mereka akan semakin gerah mereka akan semakin ya, marah melihat ahlu sunnah terus berjalan, dakwahnya terus bergerak. Walaupun di beberapa tempat dakwah kita memang dihambat, ya, di Wonosobo tidak boleh mendirikan masjid, ya. sudah dapat imb imb-nya berusaha untuk ditarik lagi, memang ada, tapi bukan berarti lantas adanya. Hambatan-hambatan da dalam dakwah itu kemudian kita lantas berputus asa atau menjadi kecil hati, justru kita harus menampilkan inilah ahlus sunnah. Inilah apa yang mereka tuduhkan bahwasannya ya, wahabi ini kasar dan sebagainya. Kita tunjukkan akhlak yang baik di tengah masyarakat. Ya. InsyaAllah ya. dengan kita terus berupaya Melakukan aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan syariat. Mudah-mudahan yang demikian ini menjadi salah satu sebab turunnya an-nusrah. Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Ya, Di dalam berdakwah, menyebarkan al-haq, menyebarkan agama ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdik asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alamin